Halo Bapak Valentino. Selamat siang Mbak. Ya silakan komentarnya. Ya udah bagus, udah bagus dibandingin order baru gitu. Tapi zamannya, Pak, zamannya berubah. Sekarang udah zaman-zaman brutal semua, zaman-zaman udah ganas begini, jadinya udah nggak terkontrol gitulah. Dulu kan serba diperangus, wartawan diperangus, rakyat diperangus,、nah, gitu aja. Sebetulnya lo h baik. ジャマイカンサーライズあれはパーコンインやや、シーラン。や、シーランサライズああ、シーラカンサーライズああ、シーラカンサーライズああ、シーランイズああ、シーラカンサーライズああ、シーサーライズああ、シーランサ s ライズああ、シラカンーライズああ、シーラカンサーライズああ、シーラカンサあああ、シーラカンサライズ kesadaran masyarakat lihat saja kita b i c a r a masalah kebersihan tong sampah sudah disediakan masih sembarangan berbuang kemana-mana kotoran sampah kemana-mana jangan kan bicara masalah ekonomi ya kita bicara yang ringan-ringan aja lah jadi untuk masalah kebersihan kan urusannya bukan ke PSB juga ya, saya rasa terlalu negatif sekali dengan beliau ya t i g a k baik lah bagaimana mau jalan negara ini Kalau kita terlalu selalu negatif sama beliau, begitu kira-kira. Baik, terima kasih. Ada Bapak Hendry. Selamat siang, Pak. Ya, Halo, selamat siang. Ya silakan, Pak. Ya cukup bagus, Pak. Ini karena demokrasi ya. Beliau udah usahakan semaksimum. Kalau mereka terlalu keras atau dia pakai angkatan senjata, ya mungkin semuanya n g g nggak setuju. Atau mau dipotong semua pakai, pakai tentara atau pakai polisi, apakah mereka itu yakin bisa dukung beliau? Mungkin enggak. Jadi kalau dia sendiri yang bersih, dia sendiri yang pelan, ya enggak salah juga ini. Keadaan memang semuanya susah dibicarakan di, di lapangan itu, Pak. Terima kasih. Ada Bapak Andre? Iya, Mas. y a カルモノサイア、イトディランニア、ファイスペリア、ステイア、セーバーンライス、クロマンボネコブランニアン、フィンガタチネ、ウマニアン、トニトゥ、サペディオコンカント。ユトアディリピブロマンボネコブランニアン、アラスオロトトル、ウマ、タウン、ウマニアン、タウン、アジラクル、ウマニアン、ウマニアン、ウマニアン、ウマニアン、ウマニアン、ウマニ サマーソリトヨ hanya hilang seperti uap aja itu jadi ya kalau SBY ini kelihatannya n gak g mau ambil pusing ini soalnya kan dia sudah tidak ada target untuk dipilih lagi jadi presiden ya masanya kan sudah mau tinggal b e r a p a tahun lagi dan kemungkinan jadi presiden kan sudah tidak bisa jadi ya dia tenang-tenang aja itu kelihatannya malah makin gemuk itu cuai aja itu kelihatannya jadi udah n gak g usah banyak berharap lah kita keberadaan presiden yang seperti begini Selamat sore Pak Juni Pak Jeki Pak Diki Pak Jeki ya Pak Jeki baik Pak Jeki, silahkan Pak Kalau menurut Ini bukan terlalu leput Pak Tidak punya visi dan visi yang jelas Dalam perintah Jadi n gak g bisa mengelola negara dengan baik Jadi terkesan Ya udah jadi presiden Ya udah, jalanin aja Contoh paling real Ya saya bukan mau kritik menteri k e u a u n g a n kita Jadi Menteri Keuangan sekarang kan sebenarnya dulu dia gagal di fit and proper test jadi gubernur BI Untuk mimpin BI aja dia gagal gitu loh Gimana disuruh mimpin negara SBI ini sebenarnya mikirnya kemana kita juga bingung pak Jadi dia kayak terkesan yaudah lah Karena saya dipilih jadi presiden yaudah saya jalanin Dan lagi kan yang lebih baik dari saya Jok, aku jalanin dulu, gitu Pak. pasti. Baik, terima kasih Pak Jeki. Selanjutnya Pak r u d i s i l a k a n Pak. Maturi, silahkan, Pak s o r e saya memang melihat, terutama Pak SB y ini tidak memperhatikan rakyat kecil. Saya sebagai rakyat kecil tidak peduli sana mau korupsi atau tidak. Yang saya butuhkan adalah keamanan, tidak seperti, seperti zaman Soeharto, Kalau dahulu kita jalan malam-malam pun sendiri itu pasti aman Itu aja, terima kasih Baik, terima kasih Pak r u d i Setelah Pak r u d i ada Pak Hendra, s i l a k a n Pak Hendra Kalau saya lihat sih Pak S.B. y kalau lagi pada meeting tuh menterinya ya Pada manggut-manggut kayak orang benar semua p e d a l di otaknya tuh mikirnya abis di korupsi di rakyat Apalagi yang mau gombat nih Mumpung masih bisa pada tangan berlaku Terima kasih Ya, terima kasih Pak Hendra. Selanjutnya Pak Edison, s i l a k a n Pak. Selamat sore. Ya, saya a n g s e p e d itu gak punya kemampuan yang dipikirin dengan apa ya. Makan s a a mungkin tambah gemuk saya k e b u Baik, Pak Nasul, s i l a k a n Pak. Selamat siang, Mas. Ya. Nah, saya setuju dengan pendapat oleh、Udah、beliau sebelumnya ini ya. Kalau kita lihat yang... 私のレースは、このようなスで、こスで、このようスで、このレースで、このレーススで、こスで、このレースで、このレースで、このレのレーススで、こスで、このレースで、このレースで、このレのレーススで、こスで、このレースで、このレースで、このレのレーススで、こスで、このレースで、このレースで、このレのレーススで、こスで、このレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレースレ menjadi ketua apa namanya, Dewan Kehormatan Dewan apalagi namanya itu gak bisa ngelola orang, contoh Nazarudin dengan Pak Rai, selamat malam silahkan selama ya, selama、uh, saya sangat pendapat ya dengan apa yang ditulis di harian kompas itu dan yang perlu saya garis bawahi disini yalah menurut pendapat saya ini semua terjadi karena p e n e g a k a n hukum tidak berjalan uh, uh, Saya juga dikurang mengerti ya kenapa SDI itu tidak berani dalam menegakkan hukum. Mungkin juga dalam proses perjalanan dia menuju RI 1 juga mungkin juga banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Jadi mungkin dia juga takut kayaknya b e r g e r a k untuk、uh, menjalankan hukum secara benar gitu. Saya rasa p e r m a s a l a h a n n y a di itu aja deh. Karena semenjak dia naik memang saya lihat...、Uh, Banyak hal-hal, terutama kasus c e n t u r i yang sepertinya melibatkan Demokrat dan dirinya yang sampai sekarang belum jelas nih ujung pangkalnya. Jadi masyarakat lama-lama juga apatis. Semakin banyak kita lihat semakin ke sini, itu masyarakat tuh banyak yang main hakim sendiri. Pencurian semakin merajalela, perampokan dan sebagainya. Dan p e n e g a k a n hukum tuh benar tidak b e r j a l a n karena masyarakat sendiri juga sudah melihat bahwa yang di atas itu pun sudah bisa membeli hukum gitu. Jadi menurut saya agak sulit ya untuk Demokrat dan SBE untuk b e t a m b a k e m a l di 2014. i u aja terima kasih. Selamat malam Pak Rudy. Ya ya, s a m a malam Bu. Bu, tiap hari masa kita disodori cerita mengenai salah ke SBE aja. Negara ini kan negara besar ya. Tidak mungkin kalau SBE aja yang t e r u s b e r b u a h ya. Kita coba dong tiru seperti Amerika ya. Don't ask. apa jangan tanya apa yang sudah dibuat negara buat kita tapi apa yang telah kita perbuat untuk negara ini ya, jadi kita bisa lebih positif sama-sama me untuk membuat negara ini lebih baik itu s aja baik terima kasih pak r u d y malam pak Jimmy ya malam silakan ya komentar bapak tadi ada benarnya tapi tidak tidak menjadi Uh, alasan yang primer Yang lebih primer dalam hal negara Itu adalah leadership Sama dengan di keluarga dan di perusahaan Kalau leadernya Kepala keluarga, pimpinan perusahaan Kurang tegas Meskipun dia orang yang baik Tapi kalau terlalu lembut Jadi kebrengsekan-kebrengsekan di bawahnya Tidak bisa dibenahi sama sekali Yang tadinya tidak brengsek Juga akan merasa a p a t i s Atau dia ikut-ikutan brengsek Sehingga tujuan keluarga tujuan perusahaan tujuan negara tidak bisa dicapai dengan baik. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak Leo. Selamat malam. Selamat malam Bu Mary. Silakan Bapak. Iya, saya menanggapi tanggapan Bapak yang sebelumnya lagi ya. Apa yang sudah kita perbuat kita sudah bayar pajak. Kemana uang kita buat apa gitu. Terima kasih.